Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Pemirsa kita kembali lagi bersilaturahim Dalam acara tafsir Al-Misbah Mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraishyam Tentunya pada kesempatan kali ini Masih dalam rangkaian Berkah Karunia Ramadan Metro TV Ya tanpa terasa kita sekarang sudah berada di penghujung Bulan Ramadan di mana. Ada perasaan sedih di dalam hati karena harus meninggalkan bulan Ramadan Bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan ampunan Dan tentunya kita juga berharap semoga di penghujung bulan Ramadan ini Ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan benar-benar memiliki dampak dalam diri kita Sehingga nanti kita mengawali bulan syawal menjadi pribadi yang lebih baik lagi Amin, insya Allah Dan tentunya pada kesempatan kali ini Kami akan mengajak Anda untuk membahas juga uh, Ayat terakhir ya mendekati akhir dari surah Al anam yaitu dari uh, ayat ke 162 sampai 165. Tentunya bersama dengan guru kita yang sudah hadir di studio ini yaitu Bapak Quraisy Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa Bapak Quraish sudah, alhamdulillah. alhamdulillah ya sudah. Mudah-mudahan apa uh, apa yang sudah disampaikan Pak Qurais juga bermanfaat juga untuk pemirsa Udah di rumah insyaallah diterima oleh Allah amin Pak Qurais ayat 162 165 ini apa intinya yang disampaikan di konsekuensi dari keberagamaan islam Nah konsekuensi dari keberagamaan Baik. Apa itu konsekuensinya kalau anda beragama islam Apa konsekuensinya Tentunya anda sudah tidak sabar Untuk mendengarkan pembahasan dari Bapak Kureshya Tapi sebelumnya izinkan saya juga untuk menyapa Jamaah yang sudah hadir di studio Yaitu dari Majelis Taklim al Istiqomah Taman Yasmin Bogor Pengajian Sofatul Marwah dan juga pengajian Nurul Iman Assalamualaikum Wr. wabarakatuh. Waalaikumsalam Wr. Wb Baik Mungkin kita bisa langsung uh, Bahas surah Al-An'am ayat 162 Sampai 165 Baik, a'udzubillahimmanasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Qul inna salati Wa nusuki Wa mahiyaya wa mamati Lillahi rabbil alamin. Mari kita lihat Ayat sebelum ayat ini Ayat 161 Episode yang lalu kita terangkan Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyatakan kepada semua pihak bahwa innani hadani rabbi ila siratimmustaqim dinan qiyaman dan seterusnya. Allah telah memberi petunjuk kepadaku menuju jalan lebar yang lurus Dia itu adalah agama yang sempurna agama yang memenuhi semua kebutuhan umat manusia demi kebahagiaan hidup duniawi dan ukhrawi. Rasul diperintahkan menyampaikan itu, sampaikan itu. Nah, sebagai bukti bahwa seorang sudah mengikuti agama ini. Nabi diperintahkan lagi untuk menyampaikan bahwa sebagai buktinya Maka Sampaikanlah sesungguhnya Salatku, ibadahku Hidupku, matiku Semuanya Demi karena Allah Tuhan seru sekalian Itu terjemahannya okay. Mari kita lihat sekarang Salat itu dari segi bahasa berarti doa. Doa itu adalah permohonan dari seorang yang rendah kepada yang lebih tinggi darinya. Jadi sini ada prinsip. Bahwa dalam hubungan dengan Allah, Anda harus merasakan kelemahan Anda dan kebutuhan kepadanya. Jangan pernah menduga bahwa salat itu adalah kebutuhan Allah. Salat itu kebutuhan manusia. Salat itu sebenarnya bukan kewajiban. Kita butuh salat. Nah, Inna salati. Nah, terus kita lihat wa nusuki. Nah, nusuki ini terambil kata nasak. Itu pada mulanya pada mulanya digunakan untuk menggambarkan perak yang dibakar supaya keluar kotorannya, ya kan? Emas juga dibakar supaya. Yeah. Nah, eh banyak dulu banyak yang mengartikan kata nusuk ini adalah penyembelihan binatang. Kita ingat di awal surah ini atau di, di celah-celah uraian surah ini ada uraian tentang binatang-binatang yang disembelih. Kita juga di dalam haji ada binatang yang disembelih, yeah. ya kan? Nah, ada yang berkata nusuki ini artinya sembelihan binatang yang saya lakukan itu bukan buat berhala tapi untuk <tuh> Allah. Itu sekian. Tetapi pendapat ini Pendapat ini Ada yang menolaknya Dia katakan begini Nusuki itu artinya ibadahku Itu sebabnya seorang yang beribadah dinamai nasib Nah ibadah itu Termasuk salat sebenarnya Ibadah itu fungsinya membersihkan seseorang Sama dengan perak dibakar supaya bersih Manusia ini Dalam kehidupan kesehariannya Sering ternodai Oleh dosa Sering ternodai oleh Kemusyrika dan Maka ibadah Berfungsi membersihkan manusia Sekali lagi Ibadah bukan buat Allah Supaya kita tampil bersih Ya kan nah. Menarik kata ulama Sebenarnya Sholat itu adalah bagian dari ibadah Iya yeah. yeah. Tetapi kenapa dia sebut sholat baru ibadah yeah. Karena eh, Sholat itu adalah ibadah satu-satunya Yang apapun alasannya tidak boleh ditinggal Kalau puasa bisa ditinggal Ya. Haji bisa ditinggal, zakat bisa ditinggal. Kalau ada alasan-alasannya kan, sholat tidak bisa berdiri, duduk tidak bisa duduk, Tidur. waring tidak bisa waring, Kelentang. isyarat tidak bisa isyarat di solat. Okay. <laughs> Jadi sangat penting sholat ini. Itu sebabnya Nabi bersabda. Perbedaan antara kita dengan non muslim itu salah. Itu bedanya. Eh, eh eh ada seorang masuk Islam terus dia katakan begini, wahai nabi saya mau masuk Islam tapi kalau bisa tidak usah ada sholatnya. Hmm. Ini awal Islam yeah. nabi bersabda sholat dua kali sehari. Memang pada mulanya sholat itu begitu nanti kan setelah Islamirad ya baru lima yeah. kali sholat. Tidak usah Nabi Terus Nabi bersabda Tidak ada baiknya satu agama tanpa salat Karena salat kebutuhan hubungan dengan itu ya. okay. Inna salati wa nusuki wa mahiyaya ya. Mahiyaya itu hidupku Ibadah Ibadah Saya kembali pada ibadah Ibadah itu eh, Ada dua macam Ada ibadah murni Ada ibadah tidak murni Ibadah murni itu adalah eh, aktivitas yang ditentukan caranya oleh Tuhan Atau waktunya, atau kadarnya, atau tempatnya Ibadah yang tidak murni itu selain dari itu Duduk ini ibadah Berhias ibadah Hidupku semuanya Segala aktivitasku Itu adalah Buat Allah Kita akan lanjutkan nanti baik Kita akan bahas lagi nah. tentunya Untuk pembahasan surah Al-An'am ini Kita akan kembali lagi tetaplah di tafsir Al-Misbah Pemirsa kita kembali lagi Di tafsir Al-Misbah Mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Kuraih Syihab Tadi di segmen sebelumnya Sudah dibahas surah Al-An'am ayat 162. Tadi Pak Hores juga mengatakan sesuatu yang menarik, ibadah itu ibarat perak yang dibakar untuk bisa dikeluarkan kotoran-kotorannya. Apakah bisa saya menggunakan kata ibadah itu sebagai setiap kegiatan yang dilakukan untuk mensucikan diri kita, untuk membersihkan diri kita gitu Pak Hores? Mungkin bisa dilanjutkan ya. lagi Pak Hores. Baik. Baik, ibadah itu adalah semua kegiatan yang dilakukan demi karena Allah. Allah semua ya. ibadah. Oke, okay. kita eh, tadi saya sudah bagi yeah. ada ibadah eh, murni, yeah. ada ibadah tidak. Yeah. Nusuki kita bisa fahami dalam arti ibadah murni. Ibadah murni. Lalu nah, oh, okay. sekarang wamhiaya hidupku adalah semua kegiatan sehari hariku semua kegiatanku selama hidup ini dan yang berkaitan dengan diriku. Nah, kita ini, kita ini manusia Apa yang berkaitan dengan kita? Yang pasti kita tidak bisa hidup tanpa itu Apa itu? Waktu ya, Kita tidak bisa hidup tanpa ada waktu Apa lagi? Tempat Ya kan? kita tidak bisa. Jadi kalau begitu Hidupku eh, eh, eh, Tempat Aku berada Waktu yang aku ini, kalau saya punya uang Uangku dan lain-lain Sebagainya, ya kan? Semua yang berkaitan Dengan hidup, hidup. Baru ada dia garis bawahi lagi satu Uang mati, matiku Apa yang dimaksud dengan matiku? Beda-beda pendapat ulama, saya akan angkat satu Makna Kita ini dalam hidup Ada nilai-nilai yang kita Perjuangkan, ya kan? Nah, ada nilai-nilai Yang kita tidak bisa abaikan saya ambil satu contoh kemerdekaan ada orang mau merebut negara kita kita berjuang ya. sampai di mana itu titik darah paham saya sampai titik darah sampai mati ya tak karena itu bisa diartikan mati adalah perjuanganku itu saya akan berjuang kalau perlu sampai mati dalam membela apa yang mesti saya bela. Jadi kalau tadi hidupku itu boleh cari-cari duit, kalau ah sudahlah cukup deh enggak apa-apa stop di sini. Tapi berjuang itu memerlukan pengorbanan dan berjuang itu adalah berjuang meraih eh, eh, katakanlah kemerdekaan, kita tidak berhenti berjuang kecuali apa? Kecuali kalau diperoleh apa yang diperjuangkan atau mati dulu kan merdeka atau mati. mati. Itu, itu mah mati. Jadi tidak ada satupun dari kegiatan kita ini yang tidak kita lakukan di sini. Wa'a lillahi rabbil alamin. Semua itu karena Allah. Semua itu ikhlas. Kalau syahadat yang nillah itu artinya ikhlas kepada La syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya. Wabidhalika umirtu Demikian, itulah Aku diperintah Siapa ya, yang perintah? Awal. Tidak disebut siapa yang perintah Itu sama dengan puasa Kutiba alaikumusya Diwajibkan, siapa yang wajibkan? Kita bisa menjawab Allah Tapi kenapa Allah tidak berkata Saya wajibkan kamu puasa? Karena puasa itu Seandainya Allah tidak wajibkan Manusia akan wajibkan terhadap dirinya Karena banyak manfaatnya Demikian itulah aku diperintahkan Yakni diriku Ajaran agama ini sejalan dengan jati diri manusia Sehingga dia tidak perlu berkata Allah perintah Demikianlah aku diperintahkan Wa ana awalun saya adalah orang pertama nah, Ini menarik eh, Pemirsa menarik ibu. Nabi itu Nabi-nabi Seringkali Tidak mau menonjolkan dirinya Kalaupun dia sebut dirinya Anak, maka itu hada eh, Hadam eh, infadli rabbi Ini adalah anugerah bank ada min fad ini anugerah Tuhanku. Tuhanku. Lia bluani untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau tidak, ya kan? Nah. Jadi kata aku itu ditonjolkan dalam konteks tanggungjawab. Hmm. Saya nabi yang dapat wahyu, saya yang pertama tampil memberi contoh saya yang bertanggung jawab pertama nanti di ayat lain ada wa qatil fi sabilillah katukallaf illa minina ala alqital wa nabi muhammad berjuanglah di jalan Allah jangan wajibkan kecuali dirimu anjurkan orang lain hadirin nah wa ana awwalul saya adalah orang yang pertama tampil untuk menjadi Muslim, untuk berserah diri pada Allah. Contohi saya, ikuti saya. Oke, okay, kita lanjutkan. Qul aghairallahi abghirabban wahyuarabbuqmulushayi. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad. Apakah saya mencari Tuhan selain Allah? Kalian wahai orang musyrik berkata Tuhan-Tuhan kalian banyak atau banyak sekutu-sekutunya? Apa wajar saya mengambil Tuhan selain Allah? Ya. Tidak wajar, karena huwarab bukulu sheikh dia adalah Tuhan segala sesuatu, dia adalah pemelihara segala sesuatu. Walataksib bukulu nafsin illa alaiha, walatazir wa ziratun zirah akhrah. Satu jiwa. Tidak akan memperoleh hasil dari upayanya Kecuali apa yang dia usahakan Dan satu jiwa tidak bisa menanggung dosa oh, orang, ya. orang lain ya. Dia tidak bisa menanggung dosa orang lain Tidak bisa juga dosanya dialihkan kepada orang lain Karena itu eh, kita tidak bisa berkata ada dosa waris Jangan pernah berkata bahwa saya tanggung dosanya. <lain> Tidak ada itu tazir waziratun kalau kolusi gitu udah hantar nah, dosanya oh, saya yang tanggung. Tazir waziratun wizra ukhra. Baiklah, saya kira kita lanjutkan sebentar lagi. Ya, baik kita akan lanjutkan lagi. Pak Chris, banyak yang menarik nih. Saya pernah dengar istilah ada apa, dosa turunan katanya gitu ah, itu. Ya, itu nggak nah ada ya. tuh ya. Dosa kok turunannya? Jangan kemana-mana. Kami akan lanjutkan lagi. Jadi tetaplah di tafsir al-misbah Cepat siksa Allah itu karena dia tidak membutuhkan waktu. Dia bisa melakukan aneka kegiatan dalam satu waktu Ya pemirsa kita kembali lagi di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraish Syihab Kita sekarang akan melanjutkan pembahasan tadi sudah sempat dibahas surah ayat 164 dan akan lanjutkan ke 165. Silakan Pak. Baik, jadi saya kira jelas ya? tidak tidak ada satu jiwa yang menanggung dosa jiwa yang lain. E eh, summa ila rabbikum marju'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti di hari kemudian kamu akan kembali kepada Allah dan Dia yang akan menyampaikan kepada kamu secara rinci apa yang kamu perselisihkan. Kita lihat ayat berikutnya Allah yang menjadikan Kamu khalaifal Khalaif ini Jama' Khalifah Khalifah itu Pada mulanya Berarti yang datang Sesudah Abu Bakar Khalifah Rasulullah Ya kan Datang sesudah Rasulullah Umar Khalifah Abu Bakar Datang sesudah Kita generasi Yang datang sesudah Generasi yang lalu. Baik eh, Khalifah ini Bisa jadi eh, eh, Khalifahnya Allah Ini jailun fil ardi Khalifah saya akan menciptakan Di bumi Khalifah Ee, eh, eh, kalau saya katakan Khalifahnya Allah, penggantinya Allah, itu bukan berarti manusia menjadi Tuhan seperti Allah menggantikan Allah, tetapi menggantikan Allah dalam arti me, me, me, me, mengelola bumi ini sesuai dengan konsep yang dikehendaki Allah. Dia wakil saya. Bagaimana itu konsep yang dikehendaki Allah? Mewujudkan bayang-bayang sorga di bumi Bagaimana itu bayang-bayang sorga? Sorga orang tidak butuh pakaian Semua ada Tidak butuh makan Semua ada Tidak butuh eh, eh, papan Semua tersedia Bumi harus begitu Semua orang punya pakaian Semua orang punya makan Di sorga tidak ada pertengkaran Semua semua damai Itu konsep atau itu kehendak Allah di bumi ini itu sebabnya dulu Adam, sebelum diperintahkan turun, mampir di sorga dulu. Lihat nih sorga, enaknya, semua ada, semua ada. Supaya kamu ciptakan itu. Itu kalau kita artikan khalifah Allah. Ya kan? Nah, ada lagi yang mengartikan khalifah ini begini. Eh, eh. Allah punya kuasa terhadap bumi ini. Bahkan seluruh alam raya kalau air dia mau katakan air cari tempat yang rendah tunduk dia api panas panas dia itu kuasa Allah terhadap bumi sebagian kuasa Allah terhadap bumi ini sebagian dari kuasanya itu dia berikan pada manusia bagaimana kita lihat saya Mau masak air panas Api Masak air panas ya. Mendidih ya. Saya mau Minum air dingin Bokas Itu sebagian kuasa Allah Diberikan kepada manusia Itu artinya Khalifah di bumi Itu arti yang kedua Itu e tetapi tidak semua kuasa Allah diberikan pada kita Terkadang kita mau Tidak bisa Allah perintah kita mau berdiri Sudah mau berdiri Tidak bisa berdiri Sudah mau berdiri Seakan-akan otak berkata jangan berdiri Lumpuh Ya, Tetapi sebagian itu kita. Untuk apa? Untuk kita kelola bumi ini dengan kuasa yang dianugerahkan Allah itu, sekali lagi sesuai dengan kandang Allah. Itu Khalifah. Maka untuk itu kita diberi keragaman. Ini yang dikatakan di sini selanjutnya. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَةً dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain derajat-derajat. Jadi perlu tidak ada orang miskin? Lo? Anda tidak tahu apa artinya kaya kalau tidak ada orang miskin? Jadi perbedaan jangan dipermasalah. Yang kaya diuji melalui orang miskin. Yang miskin diuji melalui orang kaya, itu yang dimaksud di sini. Lia bluakum fimaaataku untuk memperlakukan kamu perlakuan yang menguji menyangkut apa yang dianugerahkan kepada kamu. Tetapi nanti di hari kemudian supaya anda tidak berkata, oh saya dulu sebenarnya bisa. Ya, saya uji dulu kan kamu saya sudah uji kamu tidak bisa. Kamu membangkang jadi itu. Lihat bluakum fimaa takum. Inna robbakasari al ikab wa inna hulagafur rahim. Untuk menguji kamu menyangkut apa yang dianugerahkannya kepada kamu, apa yang diberikannya kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksaannya dan Dia maha pengampun lagi maha penyayang. Kenapa Tuhan cepat siksaannya? Sebenarnya kalau ukuran kita lambat itu siksa Tuhan ya. Ada orang kejamnya begitu nunggu bertahun-tahun ya. Itu ukuran kita Tapi buat Tuhan segala urusan itu cepat Dan cepat siksa Allah itu karena dia tidak membutuhkan waktu tidak, dia bisa melakukan aneka kegiatan dalam satu waktu. Dia tidak membutuhkan penyidikan atau penyelidikan. Ada kan? yang baca sendiri. Oh. Ya. Jadi, Sariul Iqabatiati wa innahu laghafurur rahim dan sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita garis bawahi, yang dia sebut tentang siksaannya satu sifatnya. Maha cepat siksaannya. Yang dia sebut tentang rahmatnya ada dua. Apa itu? Pengurun <tuh> <tuh> dan rahmat. <tuh> Lebih banyak rahmat Allah dari siksa. Rugi aneh orang yang tidak ambil yang banyak kebaikan dan tidak meninggalkan yang buruk yang hanya satu. tersedia banyak kok. Kenapa harus ambil ini? Ya, yang haram itu sedikit. Ya, halal itu banyak sekali Kenapa mau ambil yang sedikit Padahal ini ada banyak Ya okay. Begitu Surah Al-An'am ini ditutup Mengingatkan manusia Tentang kematian Tentang hari kebangkitan Serta tentang tugas-tugasnya Di bumi Untuk Menciptakan Apa yang dikehendaki Allah Dari bumi ini Melalui usaha-usahanya dan mengingatkan bahwa dia maha pengampun lagi maha penyayang Mudah-mudahan Allah mengampuni kita Amin, amin, insya Allah Maha Suci Allah tentunya dengan segala sifatnya Dan sia-sialah orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini Untuk apa? membersihkan dirinya memohon ampunan atas segala dosa-dosanya Ya, kita akan lanjutkan lagi Dan kami juga akan memberikan kesempatan kepada jamaah Untuk bertanya, nanti ya Jangan kemana-mana, tetaplah di tafsir al-misbah Pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Mizbah di sesi ini kami memberikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya ya seputar surah Al-An'am ayat 162 sampai 165. Silahkan siapa yang mau bertanya. Ya. Bapak Guru saya Ibu Dewi Agung ingin bertanya. Terkadang dalam sholat itu terbesit ke e, keinginan ingin dipuji. Kira-kira masih bisa nggak saya meluruskan niat keikhlasan ibadah saya itu? Kalau ibu mau bisa <laughs> <laughs> Karena ada orang yang gak mau <laughs> Ya memang Itu, itu kesulitannya ikhlas ikhlas, ya. ikhlas itu Atau pamrih itu Bisa datang sebelum Sesaat Atau sesudah hmm. Saya belum sholat Lihat Ini di samping saya ada siah Saya sholat Supaya tidak dikatakan tidak sholat. Ini sebelum sholat, Sudah ada pamrih. Ya. ya kan? Nah, saya sudah sholat Allahu Akbar. Ini, ini. Baca Al-Fatihah. Sebaiknya baca Al-Fatihah, Ingin baca Ulu Allahu Ahad. Tiba-tiba ya. ada orang ngebel. Oh <laughs> ini ada tamu nih. Baca yang panjang-panjang. <laughs> Nanya mau dipuji. Ya kan? nah bisa juga setelah selesai assalamualaikum assalamualaikum tuh masadi masya allah salatnya panjang doanya panjang ini ini itu sesudahnya itu semua bertentangan dengan keikhlasan tapi saya katakan tadi mudah-mudahan kalau segera itu di, diperbaiki sewaktu salat itu segera disingkirkan itu maadap pada allah insya allah bisa diterima masih bisa bu ya tinggal gunain dirinya ah, ya, ya <laughs> silakan uh, yang mau bertanya berikutnya uh, pak kores ibu soraya mau tanya uh, dalam surat al maun uh, ada celakaan orang yang sudah sholat mohon penjelasannya pak oh celakalah bagi orang yang sholat siang malam itu bagus ah. Arait Allah Dia bid Din, fadhalik Allah Dia berwajatim, Allah Dia hudzalah ta'amin miskin, fawailun lil musallim. Mustinya jangan berhenti di situ. Fawailun lil musallim, Allah Dia namun ansolat, Allah Dia namun yurawun. Eh, hal pertama yang menarik, Al Quran ketika memerintahkan solat atau memuji orang-orang yang solat. Itu selalu didahului oleh kata aqimu salat. aqimu salat, perintahnya, atau wal muqiminas salat. Tetapi kalau dia mencelah salat yang dimulai dengan takbir dan ta eh, diakhiri dengan salam, itu, itu dia tidak gunakan kata yang seakar dengan aqimu. Di sini Fawailon lil musalli Dia tidak katakan Fawailon lil muqimi as-salah. Satu. Yang kedua, surah ini menggambarkan substansi solat, nah, sehingga dia katakan celakalah orang-orang yang solat yang melupakan tentang solatnya. Mari kita lihat substansi solat itu apa-apa itu. Yang pertama pengagungan kepada Allah. Ya. ya kan yang kedua permohonan kepada Allah ada orang yang sholat itu dia pamrih artinya dia tidak agungkan Allah sebabnya Aladinayuroun <tik> ya kan nah, dia lupa bahwa substansi sholat itu doa memohon kepada Allah nah, mari kita lihat kalau anda bermohon kepada Allah itu berarti anda butuh ya kan Mengharap tidak agar eh, permohonan Anda dikabulkan? Mengharap nah, Kalau ada orang lain butuh Yang minta pada Anda Bagaimana sikap Anda? Memberikan Terima kasih. Terima kasih. Harusnya memberi iya. Ya kan? Uh -uh. Tempatkanlah diri Anda pada tempat orang yang meminta Nah, Karena itu dia katakan Aladhinahum yura'un yang ya. wayam na'unal maun dan menghalangi untuk membantu orang. Menghalangi hal-hal kecil. Itu dia lupa itu yang celaka. Itu yang dapat wail. Bukan orang yang salat dengan menyempurnakan salatnya, bukan orang yang salat yang mengingat substansi salat. Saya kira itu ya. Subhanallah. Jadi harus ada di dua sisi ya. Iya, dua sisi salat itu. Mananya. Allah akan membantu seseorang selama orang itu membantu orang lain. Anda mengharami bantu, tidak mau bantu orang? Tidak. Iya mana? Nah, saya kira itu. Baik. Nah, bagaimana dengan orang yang sholat hanya sekedar membatalkan atau menggugurkan kewajiban? Nah, nah iya, bagaimana? Iya. Cuma sekedar maksudnya dia sholat, oh, ya? arti... karena ada kewajiban saja gitu. Oh, ya artinya, eh paling tidak itu sudah lebih baik dari tidak sholat. Ya. Baik, jangan marah-marah kita akan lanjutkan lagi Tetaplah di Tafsir Al-Mizbah Agama Islam ini Adalah agama yang memberikan Tuntunan Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am ayat 162-125 sampai saat ini bersama Bapak Kurasyab. Dan kali ini kita masuk ke sesi kedua tanya jawab. Saya memberikan kesempatan kepada Ibu-Ibu yang mau bertanya. Nama saya Ibu Sri, Bapak Kuras saya mau bertanya. Apa perbedaan pernyataan Nabi tentang ayat awalul muslimin dengan pernyataan Nabi Ibrahim? Terima kasih. Terima ya. kasih. Eh, memang kata awalul muslimin bisa ditafsirkan dengan berbagai penafsiran Tapi eh, kalau eh, apa yang saya kemukakan tadi itu eh, sejalan Antara pernyataan Nabi Ibrahim dan pernyataan Nabi Muhammad Dalam arti, tadi saya katakan Nabi Muhammad eh, diperintahkan berkata Saya orang muslim pertama Dalam konteks ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dalam konteks wahyu-wahyu yang beliau terima, beliaulah yang tampil paling depan memberi contoh. Tampil paling depan di kalangan umatnya untuk bertanggungjawab. Nabi Ibrahim juga begitu. Wahyu-wahyu yang beliau terima, beliau tampil paling depan memberi contoh itu. Tampil paling depan bertanggungjawab untuk itu. Jadi sama itu, ya kan? sama pernyataannya, sama kalau ibu berkata saya diwajibkan Allah Salat lima kali sehari, ya ibu juga kan bisa bilang begitu, ini juga bisa bilang begitu, sama pernyataannya Oke, okay. ya mungkin ayat ini muncul apa pertanyaan ini muncul karena di surat-surat uh, yang lain juga dikatakan bahwa Nabi Isa pun juga termasuk. Iya semua orang muslim, ya kan, semua, ya? semua muslim, muslim semua muslim, prinsip-prinsip kan, kan, prinsip ajarannya yeah. sama. Baik, ya yeah. silakan berikutnya ibu. Nama saya ibu Asi. Nah, Bapak Qures saya mau bertanya Al-Quran sering menggunakan istilah Kembali kepada Allah Apa maksud Bapak? Kembali kepada Allah ya. Semua milik Allah Ya kan? Semua milik Allah ya. Sebahagian dia titipkan pada ibu, Sebahagian dia titipkan kepada kita nah, Pada waktunya dia minta lagi Waktu sesuatu itu dimintanya lagi dia kembali kepada pemiliknya kepada semua jenis semua kepanikan tidak ada orang itu dia meninggal kembali kepada hanya eh, menarik bu Itu kata kembali kepadanya Itu Orang Oke okay, saya saya beri contoh uh, Ada anak Pergi jauh Pergi jauh Di, eh, Dia tinggalkan ibunya Suatu waktu Anak itu suka Atau tidak suka Dia kembali kepada ibunya Bagaimana ibunya? Senang atau tidak? Senang. Senang. Di ya, Jakarta. Bagaimana anak ini boleh jadi anak durhaka enggak senang. Iya kan? Tapi anak yang taat bagaimana? Senang. Saya waktu ah, saya mau cerita diri saya, ada orang eh, belajar di luar negeri sekian lama. Ibunya jauh di ini sampai di Jakarta, dia masih berleha-leha di sini, ibunya setiap hari pulang, saya kangen pada kamu. Ini anak yang tidak tahu, ya kan? Anak yang eh, taat betapapun indahnya dan senangnya dia di sana, itu dia gembira kembali, Dan Dia kembali kepada ibunya. Nah, begitu seorang muslim, dia meninggal, saya kembali kepada yang baik. Saya kira begitu, itu arti kembali. Jadi bukan hanya manusia, segala sesuatu. Wallahi mirasus samawati wal alam, ya kan? Itu. Menjadi warisannya Allah Kembali lagi kepada Allah Saya kira itu arti kembali Sudah jelas ya Bu ya? Baik, Pak Kresnya ada satu pertanyaan pak Kris Di ayat uh, 165 ini dikatakan bahwa Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah Di muka bumi ini Dan berarti ini kepada manusia khalifah nah, Pertanyaannya saat ini Kita sebagai umat manusia kan meminta menjawab Bagaimana jika kita dalam pekerjaan Atau usaha-usaha kita Uh, ada yang tidak menjaga alam, misalnya kayak eksplorasi alam, bahkan merusak alam. Apakah ini mengganggu tugas atau atau bertentangan dengan tugas dan fungsi kita sebagai khalifah di muka bumi ini? Iya, uh, iya, iya. Eh, jelas bertentangan. Itu sebabnya salah satu makna khalifah atau rumusannya adalah memelihara, membimbing dan eh, eh, mengarahkan segala yang ada di keliling anda menuju tujuan penciptaannya nah, saya eh, beri contoh ini kursi saya sebagai khalifah tujuannya supaya diduduki ya. saya harus pelihara sehingga tujuannya tercapai eh, alam raya ini diciptakan Allah ada tujuannya tujuannya untuk manusia ya, ya kan manusia itu generasi sekarang atau generasi yang akan datang atau generasi lalu generasi akan datang untuk semuanya ya. kalau begitu generasi lalu mestinya jangan menghabiskannya sehingga generasi berikut tidak dapat ya. dia harus pelihara dia harus ini ya kan itulah tujuan kekhalifaan jadi kalau ada satu orang menghabiskan atau eh, menggunakan melebihi melebihi kadar yang dibutuhkan, dia telah melakukan sesuatu bertentangan dengan kekhalifan minum air cukup segelas, saya sering gitu. di pesta-pesta atau rapat-rapat diberi aqua atau minuman ini dibuka enggak habis jangan jangan buka saya punya dulu saya tuang pada Anda <laughs> kalau sudah habis kita buka yang lain Iya betul betul sebab kalau tidak terbuang percuma itu air oh. cuci tangan juga begitu cuci tangan, cuci tangan juga kan itu berwudu pun Anda tidak boleh lebih dari tiga kali walaupun di sungai Subhanallah. Kadang-kadang kita lewat yang kayak begini-begini oh, begini nih, Pak. hanya salat ini tetapi yang menjaga alam, lingkungan segala macam Bid suka terlewat lagi. Ini introspeksi buat kita di penghujung Ramadan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Pak Rais, apa kesimpulan yang bisa kita ambil Pak Rais? Jadi ayat 112 -16? Kesimpulan kita saya kira hidup kita mari kita abdikan buat Allah. Gitu. Ya, Dan seketika mengabdikannya buat Allah itu bukan berarti bahwa kita eh, hidup sengsara. Bukan berarti kita hidup bercapek-capek, berletih-letih Tetapi eh, hidup yang eh, wajar, hidup yang bahagia Yang kedua yang saya ingin katakan bahwa eh, eh, eh, Agama Islam ini adalah agama yang memberikan tuntunan Yang mem mem memenuhi semua kebutuhan hidup umat manusia sampai hari kiamat Demi kebahagiaan hidup mereka dunia dan akhirat Satu lagi yang saya ingin katakan Jangan tidak sholat nah, Kalau anda salat, Hubungan anda baik dengan Allah InsyaAllah baik dengan manusia juga Kalau hubungan anda cuma baik dengan manusia Tidak baik dengan Allah Satu ketika anda akan mencederai manusia Karena sholat itu adalah kebutuhan betul. Karena sholat <tik> maka, Jangan tidak baik. sholat, jangan bolong-bolong <tik> Ups <tik> Terima kasih banyak Bapak Kureis Terima kasih <tik> banyak juga pemirsa Atas perhatian Anda Dan juga terima kasih kepada Ibu-Ibu yang sudah hadir Dari Majelis Taklim, Al Istiqomah Taman Yasmin Bogor Pengajian Sofatul Marwa, Pengajian Nurul Iman Semoga apa yang sudah disampaikan Selama 30 hari ini Bermanfaat untuk kita semua Tidak hmm. hanya didengar, bisa kita terapkan dalam kehidupan hmm. kita Baik itu kepada keluarga kita kita kawan sahabat kerabat dan sebagainya dan juga di penghujung acara ini saya David Halik mohon maaf lahir dan batin seandainya ada kesalahan hilaf ucap ataupun perbuatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai